Selanjutnya dari Ibu Fatima dan Mbak Lenggo uh, Dari Ibu Fatima, apakah Ibu hamil harus makan sampai kenyang atau berhenti sebelum kenyang? Kemudian susu apa yang direkomendasikan untuk Ibu hamil atau Tepuk Sayur? Mungkin dari Mbak Lenggo nyata, Saya sering mendengar orang mencuci sayur atau buah-buahan dengan soda atau garam Apakah itu tidak merusak buah-buahan atau sayuran itu? Ya. Baik, uh, Bismillahirrahmanirrahim Jadi kalau lagi hamil ya panduannya tetap ya panduannya tetap bahwa makanan makan itu ya pada saat lapar dan berhentilah sebelum kenyang itu panduan umumnya jadi lagi hamil sekalipun ya gak boleh sampai kekenyangan justru malah makin penuh perutnya justru malah hamil itu kalau saya lebih menyarankan agar apa ya agar uh, lebih lebih selektif dalam memakan sesuatu Lebih selektif Jadi apa-apa yang gak perlu anda makan Jangan makan Karena emang kecenderungannya di hamilnya Waktu orang hamil ya Ibu-ibu hamil itu Makan-makan yang gak penting tuh masuk Kayak cemilan segala macam gitu kan Ini yang dikontrol gitu kan Sehingga akhirnya Anak Kalau ibunya sudah overweight Atau obesitas Maka imbasnya nanti akan ada pada anak Ya, ingat baik-baik itu. Jadi, panduan makan saat hamil itu juga tetap panduan makannya Rasulullah. Nantinya jangan berlebihan dalam urusan makanan dan pilihlah makanan yang diperlukan oleh badan bukan cuma sekedar makan, ya. Itu lebih saya sarankan seperti itu. Jadi yang sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga udara itu jauh lebih baik sebenarnya, ya. Tapi yang berkualitas kita sekali. Mungkin bisa jadi mungkin uh, makan enggak sering-sering gitu kan, tapi uh, makannya berkualitas atau makan sering-sering cuman Kalorinya kita batasin ya, mungkin kalorinya secukupnya dan nutrisi penting tetap masuk ke badan, misalkan dari lemak, zaitun, visio, protein, mungkin dari ikan-ikanan, ya mungkin dari uh, alpukat, itu kan protein juga tuh, seperti itu. Jadi insya Allah dengan konsep seperti itu akan sangat baik dalam menjaga uh, kehamilan sih ya. Ada, uh, saya sering sampaikan bahwa ada tiga herbal yang saya sangat sarankan untuk terus dikonsumsi selama kehamilan yaitu eh, madu eh, zaitun dan eh, kurma jadi coba jangan lepas makan tiga herbal tadi ya, atau tiga produk tadi nah berkaitan dengan eh, sayuran ya jadi eh, banyak yang mencuci sayuran dengan eh, soda ya baking soda saya tahu saya eh, atau mungkin air garam jadi eh, apakah eh, ini tidak merusak insyaallah tidak ya. jadi itu cuman sekedar untuk mengangkat ya mengangkat Uh, terutama logam-logam berat yang ada pada uh, sayuran tadi Atau Anda juga bisa menggunakan uh, Kalau ibu-ibu atau bapak-ibu sekalian Terutama ibu-ibu ya uh, Yang punya buah-buahan di rumah uh, Yang nggak kepake atau mungkin sudah kebuang kulitnya Itu saya pernah posting tentang pembuatan ekoenzim Ekoenzim itu salah satu uh, Cara kita untuk mem, apa ya, Membuat atau ya Menciptakan bakteri lah Ya, dengan menggunakan kulit buah-buahan. Nanti baca aja postingan, ada sudah video ini, sudah ada saya buat itu. E, dengan menggunakan kulit buah. Nah, itu bisa digunakan juga ekoenzim itu untuk membersihkan sayuran dan buah-buahan. Kalau klasik enzimnya, klasik enzimnya, itu bisa buat minum. <tuh> dan itu bisa menambahkan e, bakteri dalam tubuh kita dengan bakteri yang baik, ya itu klasik enzyme. Jadi nanti bisa dilihat postingannya tentang itu, itu sangat bermanfaat. Jadi eco enzyme itu bisa anda campurkan ke sabun cuci, ya sabun cuci piring, ya termasuk juga pembersih lantai itu bisa dimasukkan eco enzyme karena itu bakteri-bakteri yang baik. Itu mungkin. Jadi insya Allah masalah kalau mau cuci pakai baking soda, atau mungkin air garam, atau mungkin air alkali yang pH tinggi juga boleh, atau pakai eco-enzyme, jadi insya Allah, juga boleh. Demikian.